artis muda bertalenta, tentu yang punya suara merdu, bareng bersama ARPAS, Community ada SNP Indonesia juga ada Ramayana Rahma Anggara Juh Palapa selamat siang ARPAS Ik ben er wel Community. Oh, yeah. oh, yeah.